Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali kajian tariqah ala ini Dengan bacaan surat al-fatihah Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat Dan semoga Allah Ta'ala menyambungkan ilmu kita dengan ilmu para awliya wassalihin dengan ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhadin yah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam alfatiah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di zawiyah majlis ar-rodoh. Jadi majlis ar-rodoh di kota Solo ini punya beberapa ruangan. Yang ruang tamu ini dan ruang depan dari majlis ini saya kasih nama zawiyah ar-rodoh. Kalau di sana musallah rodohul jannah. Nah untuk Rebu malam kemis. Saya ingin memakmurkan Zawiyah ini dengan kajian Toriqoh Alawiyah Pada kesempatan yang lalu Kita telah membahas Zohir Atau lahirnya, lahiriyahnya Toriqoh Bani Alawi Jadi Toriqoh Alawiyah itu ada sisi lahiriyahnya Ada sisi batiniahnya Dan kemarin sudah dijelaskan Kalau sisi lahiriyahnya atau zohirnya Adalah ilmu dan amal ya il ilmu atau bisa dikatakan mempelajari ilmu-ilmu syariat dan mengamalkannya itu dari sisi zahir thariqah bani bani alawi sehingga setiap salik dari thariqah alawiyah ini dia harus betul-betul atau sungguh-sungguh mempelajari ilmu-ilmu syariat Sehingga bisa dikatakan Dia yang tidak mau cari ilmu Berarti dia tidak bersuluk Toriqoh Bani Alawi Syaratnya itu Ilmunya harus matang Karena itu kalau kita perhatikan Sejarah tokoh-tokoh uh, Dari Bani Alawi ya, Sejarah tokoh-tokohnya Hidupnya itu Selalu tidak pernah lepas Dari upaya menuntut Ilmu Tidak pernah lepas ya Selalu cari ilmu kemarin sudah kita kasih contoh bagaimana malam pertama itu terlewatkan gara-gara ketemu buku baru ya malam pertama terlewatkan gara-gara ketemu buku baru jadi depan kamarnya dikasih buku maka begitu ngelirik buku tadi bukunya pun diambil dibawa masuk kamar itu ya jadi nggak sempat ngelirik istrinya baca buku itu sampai- sampai subuh mirip dengan anda semua ya nah Jadi kalau kita ini malam pertama masuk kamar gitu kan ketemu suami atau ketemu istri Ingat yang lain atau lupa yang lain Lupa yang lain Tapi kalau tokoh-tokoh dari Tariqah Alawiyah ini Ilmu itu yang menjadi perhatian utama Sehingga selain ilmu pun terlewatkan Nah beliau-beliau yang menjadi menjadi senior atau pemuka-pemuka dari Tariqah Alawiyah itu sempat memikirkan karena ilmu itu banyak dan ilmu itu luas sempat rapat gitu ya rapat mau nulis buku ya mau nulis buku khusus yang menjadi panduan untuk uh, anak keturunannya atau uh, pengikut-pengikutnya agar tidak tidak bingung lagi gitu ya agar tidak bingung lagi karena ilmu begitu lu luas pengen nulis satu satu buku yang bisa mencakup ilmu-ilmu yang mereka mereka miliki Nah ketika mereka lagi rapat seperti itu, mereka mendapatkan kitab Ihya'ul-Muddin. Saat itu cari buku atau dapat buku itu tidak gampang ya. Kok ada orang yang bawa kitab Ihya'ul-Muddin karya Imam Ghazali Rahimahullah. Ketika mereka dapat kitab Ihya'ul-Muddin, maka beliau-beliau itu membacanya. Setelah membaca, maka beliau-beliau mengatakan, apa yang mau kita Tuliskan apa yang mau kita titipkan gitu sudah ditulis sama Imam Ghazali dalam buku-buku ini Ya udah kita nggak usah repot-repot tulis buku buku ini saja yang menjadi pedoman anak cucu kita dalam menempuh thoriqoh alawiyah dari keilmuan gitu ya. itu bedanya dengan orang zaman zaman sekarang orang zaman sekarang itu lebih suka mengemukakan karyanya Kalau orang zaman dulu lihat ada karya yang udah bisa mewakili Maka merasa cukup Ya, udah ini sah Saja kemudian karya tersebut Betul-betul dipopulerkan Kepada seluruh keluarganya Masyarakatnya dan teman-temannya Itu dari Qaklawi ya Jadi cari ilmu Dan salah satu buku yang sangat digemari Adalah kitab Ehya Ulmuddin karya Imam Huzali Sehingga disebutkan Timbul beberapa peribahasa, ya. Timbul beberapa peribahasa, sehubungan dengan kitab ehya alumudin. Seperti di antaranya manlam malu haya. Siapa yang tidak mau membaca kitab atau buku ehya alumudin karya Imam Ghazali, malu haya. Maka dia tidak akan pernah punya rasa malu. Anjurkan pernah baca ihya belum? Belum. ya pantas. ngisin-ngisini gitu ya. Batas kalau kita nih suka mempermalukan diri sendiri karena kita enggak baca Ihya Kalau Bagaimana dengan luhur thariqah Alawiyah nih? Kalau kalau baca Ihya Ulumuddin. Ada disebutkan dalam sejarah bahwasanya Habib Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar Asakran Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar Asakran radhiyallahu taala anhu Itu beliau menghatamkan kitab Ihya ya Dibaca di hadapan ayahnya Khatam sebanyak 40 kali khatam Ihya Ulamuddin itu ada 4 jilid Ada 4 jilid Jadi baca di hadapan ayahnya Bukan arti dibaca gitu bukan ya dibaca kemudian nanti ayahnya ngasih keterangan Dibaca ayahnya ngasih keterangan gitu ya Itu khatam 40 kali Saya baru khatam sekali ya baru hatam sekali itu pun 10 tahun. Ya, baru hatam sekali itu pun bacanya 10 10 tahun. Jenengan mudah-mudahan nanti bisa khatam. Saya akan buat kajian khusus di Masjid Ar-Raudah entah kapan judulnya kajian Ihya Ulumuddin. Kira-kira berminat atau enggak berminat? Minat dulu walaupun ada enggak ada kok minat gitu ya. Ya, itu kitab Ihya Ulumuddin. Sebanyak 40 kali hatam Habib Muhammad Bin Zain bin Sumit R.A. pada bidayahnya Setiap hari membaca Satu Juz Ihya Ulamuddin Ini ada Habib, namanya Habib Abdul Rahman Habib Muhammad ya Habib Muhammad bin Zain bin Sumit Di bidayahnya Bidayah itu awal perjuangannya Satu hari itu khatam Ihya Ulamuddin Satu Juz, padahal itu ada Empat Juz, jadi Empat hari sekali Khatam kitab Ihya Ulamuddin Ini dibaca Dibaca Dan paham Kemudian Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Putranya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Itu beliau menghatamkan Ihya al mudin Kurang lebih sebanyak 72 kali hatam Nah kalau kita itu biasanya selesai baca satu buku ya udah. oh saya sudah pernah hatam buku itu Misalnya kita beli buku ya Oh sudah pernah hatam Kadang mau baca lagi itu mah malas atau baca lagi mungkin dilewat-lewati cuman yang dikasih tanda aja. Nah, ini ini, ini ini bagian paling menarik ini. Cuman itu tok gitu ya. Tapi kalau e, pemuka Tariqah al ini enggak, dari awal sampai akhir diulangi dari awal sampai akhir diulangi dari awal sampai akhir di diulangi. Karena setiap kali dibaca itu Allah taala memberikan pemahaman yang ber berbeda, ada tambahan-tambahan pemahaman dari apa yang tertulis dalam kitab Ihya ulumuddin. Nah, kalau kalau begitu ya, kalau begitu Pemuka-pemuka Tori Ka'lawiah itu punya perhatian yang besar Kepada karya-karya Imam Ghazali ya. Kenapa ya? Karena Imam Ghazali itu menuliskan sesuatu yang luar Luar biasa Anda boleh Boleh coba ya Jangan baca terjemahannya Baca terjemahan itu cuma untuk Untuk anu ajalah Istilahnya Ngiming-ngiming Terjemahan itu kan juga sesuai dengan kemampuan memahami dari yang mener menerjemahkan. Tapi coba baca kitab aslinya bersama berapa orang yang yang ahli ya. bersama berapa orang yang yang ahli. Nanti di situ akan dapat mutiara-mutiara e, ilmu yang luar luar biasa. Dan nah, siapa Imam Ghazali ini pengarangnya? Imam Ghazali ini kan juga bukan sembarang ulama. Ya, bukan sembarang ulama. Meskipun sekarang ada orang-orang yang anti dengan kata Imam Ghazali itu. Gak suka Si bukunya itu hadisnya doaif doaif. Apa itu? Eh ya Hadisnya doaif doaif. Atau banyak hadis yang gak jelas dalam kitab eh ya Jadi ngapain dibah? Dibaca itu. Seperti seperti orang zaman sekarang juga itu yang mengatakan ngapain baca tafsir Ibn Katsir. Banyak di tafsir Ibn Katsir itu yang hadisnya doaif doaif ya. Akhirnya mereka ngarang ngarang kitab tafsir gitu ya. Tafsir Ibnu Kathir yang sudah dibersihkan dari hadith zhaif dan cerita-cerita yang tidak kuat. Berarti karangannya sendiri, bukan karangannya Ibnu Kathir. Ini kan aneh ya. Nah, memang Imam Ghazali rahimahullah dalam dalam kitabnya al banyak mencantumkan hadith yang zhaif. Memang, banyak mencantumkan hadith yang zhaif. Tapi perlu diketahui, hadith zhaif, Dalam fatiha amal itu sepakat para pakar hadis agar hadis tersebut diajarkan dan diamal-amalkan. Karena kemungkinan besar itu memang ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi disuruh diamalkan. Urusannya cuma amal soleh. Secara umum itu orang diperintahkan amal, amal soleh. Kita diajarkan sama orang biasa aja amal soleh suruh ngamalkan kok. apalagi ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa Imam Ghazali kok mau mencantumkan hadis yang dhaif? Kebalikannya orang zaman sekarang. Pokoknya hadisnya yang sahih saja, yang dhaif tidak tidak usah. Sehingga dia nanti nulis buku isinya hadis-hadisnya itu sahih, tapi ucapannya dia banyak. Ya jadi banyak ucapannya dia. Jadi ada hadis yang sahih Sama ucapannya dia Tulisannya dia Kira-kira pilih mana? Pilih ucapan Nabi atau ucapan dia? Kan begitu Nah Imam Ghazali itu memang sengaja Tidak mau mengu Mengucapkan sesuatu Maka beliau berupaya cari dulu Ayat Al-Quran Setelah ayat Al-Quran beliau cari hadith-hadith Nabi Muhammad Setelah hadith Nabi Beliau cari ucapan para para ulama baru nanti ucapan beliau terakhir kesimpulannya. Jadi cuman dirangkai gitu di dirangkai karena nggak mau nggak mau ucapannya sendiri karena pengen berkah e, dari ucapan para ulama dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Itu pernah ada seorang gubernur ya yang anti terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Sejarahnya ini tercatat di Yang enggak percaya juga enggak apa-apa. Saya enggak menuntut orang percaya. Ya, enggak menuntut orang berpercaya. Zaman sekarang tuh jangan maksa kan orang su percaya. Percaya boleh, enggak percaya juga juga boleh. Tapi kita bicara fakta ilmiah ya, bicara fakta ilmiah Kita ini orang-orang yang berilmu ya, bukan orang-orang yang menuruti hawa-hawa nafsu. Fakta ilmiah dalam berbagai kitab disebutkan dalam sejarah. Saya lupa gubernurnya siapa namanya. Ada seorang gubernur Di timur tengah sana Yang dia anti kepada kitab Ihya'ul muddin Kalau enggak salah itu di daerah Mesir Anti kepada kitab Ihya'ul muddin Dan dia perintahkan Agar orang yang punya Kitab Ihya'ul muddin Menyerahkan kitabnya karena mau dibakar Karena mau dibakar Kitab ini isinya Ajaran-ajaran yang enggak benar Mau dibakar nih Ihya'ul muddin Nah malam harinya, gubernur ini mimpi, ya bertemu dengan Imam Ghazali rahimahullah, kemudian dengan empat Khalifah Khalifah Rosidin, dan dengan Nabi Muhammad saw. Saat itulah Imam Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, ini orang, ini orang yang akan membakar karya saya. Saya nuntut agar orang ini dihukum ya Rasulullah. Karena dia telah memberikan tuduhan yang palsu atas karya saya. Maka saat itu diminta mana kita eh ya diserahkan dari satu khalifah ke khalifah yang lain. Semua mengatakan ini baik, ini baik, ini baik. Jadi ini ini baik. Terbukti bahwasanya gubernur tadi memberikan tuduhan yang palsu. Maka saat itu hukumnya dihukum cambuk. Ya, hukumnya hukum, cambuk. Dan huburnya disuruh uh, tengkurat, kemudian dicam, dicambuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq r.a. minta agar hukuman cambuknya diringankan. Dari jumlah yang seha, seharusnya itu. Disyafaati oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq r.a. Ta Tapi hukuman cambuk itu dilangsungkan. Maka dicambuk. Besok paginya itu bangun, di tubuhnya ada luka bekas cambuk, Dan yang mencambuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa kemudian memerintahkan Semua orang yang punya kitab Ih al-Mudin Harus dibaca dan dipelah jari Karena buku itu adalah buku yang hak, yang benar Dengan kesaksian empat khalifah dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Jadi dulu itu kadang ada orang yang ambil buku Kemudian untuk fitnah Imam Ghazali ditambah tambahin gitu loh ya karena dulu kan belum dicetak ya ditulis pak tangan jadi rentan dengan dengan pemalsuan ya rentan dengan pemalsuan seperti zaman sekarang banyak orang-orang yang yang kecil dalam dunia keilmuan kecil sekali jadi karya-karya ulama itu di diakui uh, sebagai karya ulama tapi isinya itu banyak yang dihilangkan seperti misalnya Fathul bari Syarah shahih bukhari Kitab Fatul Bari itu Betul-betul uh, uh, disebarluaskan Tetapi Banyak hadit atau kisah yang dihilangkan Oleh penerbit tertentu Oleh penerbit tertentu Kenapa? Karena dalam pandangan penerbitnya Ah nggak bener ini Ah nggak cocok ini Sehingga udah dikurang-kurangi Ini tidak ada amanat dalam nakul ilim Dalam mengutip ilmu Jadi dihapus yang gak cocok Padahal ini karya ulama yang luar Luar biasa Nah kalau kita kita karena berhati-hati dalam dalam kitab, kita lebih suka buku-buku yang terbitanlah lama. Makanya buku-buku terbitan lama itu dijaga, nanti beli terbitan baru dibaca bareng nanti di dicocokkan gitu. Oh, ini ini kok enggak ada nih? Berarti dikurangi ini. Oh, ini enggak ada ini Berarti dikurangi. Sehingga kadang kitabnya sama, tapi isinya itu agak berbe berbeda. Atau sekarang banyak yang yang curang dia. curang bagaimana dia pengin pengin me mengecilkan judul sebuah buku dan isinya maka bukunya tetap dicetak tetap di dicetak tapi nanti dikasih catatan kaki catatan kaki isinya menghujat isi kitab tersebut hadist di atas itu palsu hadist di atas bohong hadist di atas tidak benar dan seterusnya dan seterusnya makanya kita kalau beli buku Lihat catatan kakinya ini yang buat siapa dulu Karena kalau catatan kakinya buat Yang buat orang-orang yang bukan Ahlus sunnah wal jamaah Seperti akidahnya penulis tersebut Nanti akan banyak catatan kaki Catatan kaki yang tidak sesuai Dengan keilmuan dari penulis tersebut Memang harus ada Kehati-hatian Seperti misalnya Kitab Riyadhul Shalihin Karya Imam Nawawi Itu banyak Orang yang menerbitkan kitab itu Tapi catatan kakinya Ya, catatan kakinya justru melemahkan isi dari kitab tersebut. Nah, kita harus harus hati hati di akhir zaman zaman ini. Nah, alul muddin itu sebagai simbol bahir daripada tori bani alawi dalam kitab alul muddin itu kan disebutkan ada ada bab munjiyah, ada bab muhlikah, ya, ada bab yang amalan amalan yang menyelamatkan ilmu ilmu yang menyelamatkan, ada juga amalan amalan atau ilmu ilmu yang akan menghancurkan sesuatu. Seseorang Dalam kitab Ihya Ulumuddin Itu ada maqamat Yang harus dilalui derajat-derajat orang dalam Menempuh jalan menuju Allah Ta'ala Ada maqam sober dan lain sebagainya Maqam yang ke-10 itu adalah maqam Ridho Kalau pemuka Tauri Qobani Alawi Mereka bukan cuma baca Tapi mereka sudah mengamalkan isi kitab Ihya Ulumuddin Sehingga diceritakan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah al Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah al Itu Sekitar tahun 700an Hijriah Sekitar itu Beliau, saya lupa persis ya Tanggal wafatnya, tahun wafatnya Pernah Baca kitab Ahya al kepada ayahnya Baca Ahya Tentang bab penyakit-penyakit Hati itu Penyakit-penyakit hati, iri, dengki Ya, riak berbangga diri, ujub, sum'ah, pengen di, kebaikannya disebut-sebut orang banyak. Saat itulah beliau kemudian nanya sama ayahnya. "Ayah, apa apa ada orang dengki seperti yang disebutkan di buku ini di dunia ini? Apa orang dengki ini ada gitu? Apa ada orang i, iri? Apa betul ada? Masa sih di dunia ada orang iri gitu ya?" Kenapa? Karena Habib Bakar ada ini melihat dia hidup bersama orang satu satu kota, itu satu kota enggak ada yang namanya orang iri, enggak ada yang namanya orang deng dengki, enggak ada yang orang namanya pamer, enggak ada orang yang namanya ujub, ada ada orang yang namanya som sombong. Sehingga ketika baca keterangan Ihya eh Ulumuddin itu dia kaget. sih ini ini ini cerita kitab ini benar apa enggak ini itu ya. Coba bisa dibayangkan berarti ini yang baca sudah mengamalkan atau belum mengamalkan ini ya. Sudah mengamalkan secara kolektif masyarakatnya seperti seperti itu. Sementara kalau kita baca dalam kitab ehul muddin kita yang baca maka kita akan mengatakan kapan ya kita lepas dari penyakit iri ini ya. Kebalikannya gitu. Kapan ya kita akan lepas dari penyakit dan dengki. Kapan ya kita akan lepas dari penyakit ria. Kapan ya kita lepas akan dari dari penyakit sum sumah, dari penyakit ujub dan lain sebagainya. Kapan kita akan lepas karena terlampau banyak kisah yang ada di situ atau ciri-ciri yang ternyata kita itu masih persis seperti yang dijabarkan oleh Imam Imam Ghazali. Kalau kita baca hikamuddin satu bab saja, satu bab saja tentang tentang bahaya penyakit hati, ya. Saya yakin itu ya. Kalau Anda membacanya, Anda akan mengatakan, "Wah, ini penyakit saya kena, ini ada ini. Ini ada ini. Oh, oh, oh ini ada ini." Contoh-contoh, contoh, contoh contoh, contoh sederhana, boleh. Boleh ya? Kalau anda dimusuhi oleh seseorang, anda dimusuhi oleh seseorang. Terus orang itu kecelakaan. Kira-kira anda sedih atau ada agak yang mana kira-kira? sedih atau yang mana itu kira-kira? Eh, gitu kan? Terus ngomong, wah, kesian ya, kesian ya itu tulus atau Cuman pantas pantesan itu? Pantas? sana itu udah punya penyakit yang namanya dengki. Udah punya penyakit yang namanya dengki. Dia senang ya, orang yang punya nikmat itu nikmatnya hi, hilang dan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu sudah deng dengki. Coba bayangkan. Baru baru satu contoh saja udah klepek langsung kena semua gitu. Langsung kena semua. Padahal di ilmuuddin itu contohnya kalau yang ini kita nggak kena kasih contoh yang lebih dalam, ini enggak kena, kasih contoh yang lebih dalam, ini enggak kena, sampai dikejar terus sama Ghazali, sampai kamu kena, gitu ya. Sehingga dikatakan, mana nih dari Ihya eh Ulamuddin yang enggak yang ngejar kita, dikejar terus ya, sampai kita ke kena. Nah, rasain lho, ternyata kamu masih punya penyakit. Jadi, diagnosa penyakit hati yang paling paling lengkap itu kitab Ihya eh Ulamuddin. Saya baca beberapa buku, saya belum ketemu seperti yang ada dalam Ihya eh Ulamuddin. Mendiagnosa sebuah penyakit Penyakit lengkap. Seperti kita ke dokter tuh, kita ke dokter kan? Ditanya, bapak sakit kepala? Uh, ya kadang-kadang. Sakitnya itu di sebelah mana? Ya kadang depan, kadang belakang. Mana yang lebih sering? Belakang atau depan? Uh, belakang. Nah ini belakang ini kira-kira bapak rasanya sakitnya itu berat atau cekot-cekot? Ya kadang berat, kadang cekot-cekot. Sering -cekot. sering mana cekot-cekotnya atau beratnya? Ya sering beratnya. Nah itu beratnya itu ketika malam atau siang kan dikejar terus ini Ya dikejar terus nah, Imam Ghazali itu mendiagnosa penyakit hati Ngejarnya seperti itu Ngejarnya seperti itu Contoh, boleh ngasih contoh lagi salat gitu ya Sholat Imam Ghazali pertama kali nanyakan tuh salat Kamu nih salat ngadep Allah subhanahu wa ta'ala Sudah bisa belum merasakan berdiri di hadapan Allah Baru berdiri di hadapan Bos yang yang gagah Bos yang punya pengaruh ya, Punya pengaruh pada Pada nasid kita di perusahaan kita itu berdirinya penuh penghur, penghormatan, kan seperti itu. Nah, berdiri di hadapan Allah menghormati Allah tuh sudah bisa belum? Belum kan? Sehingga kalau diceritakan itu bagaimana murkobanya, murkobanya orang-orang soleh, murkobanya orang-orang soleh kepada Allah. Jadi murkobah merasa diawasi Allah, murkobah itu hati merasa diawasi Allah. Itu diceritakan ada sampai yang yang ketika sekian puluh tahun ya, sekian puluh tahun hidup tidak pernah berani mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Karena tumbuh dia merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak berani lihatlah langit. Kalau kita kan petanteng petenteng gitu lihat langit bahkan dalam salat. Itu kok kelihatannya gak husuk itu. Kakinya direnggang-renggangkan itu. Jadi dalam salat juga masih sempat mikir orang Orang lain. Jadi kalau kita pelajari ya Al dari sisi manapun, dari sisi manapun, sisi ilmu misalnya, dari pencari ilmunya atau dari yang mengajarkan ilmunya, enggak ada yang selamat, mesti kena gitu ya, pasti ke kena. Lah makanya mungkin tuh orang-orang yang yang, yang yang nggak suka sama ya Al Muti'in tuh kalau mungkin mungkin dia tiap baca eh ya ya mungkin gitu ya, lihat dia ditamperin terus kena terus gitu ya. Jadi sudah nih buku sesaat mungkin begitu kan dia kena terus gitu ya, takut baca. Takut baca kitab Ihya Ulumuddin. Padahal itu yang ngarang adalah Imam Ghazali seorang ulama yang luar biasa. Siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali itu hasil doa seorang ayah yang yang saleh. Hasil doa seorang ayah yang yang soleh Jadi ada seorang ayah namanya Muhammad, seorang ayah namanya Muhammad. Ayah ini seorang yang yang gemar cari ilmu. Orang soleh gemar cari cari ilmu. Hobinya pergi dari satu ulama ke ulama yang lain untuk mengikuti kajiannya. Tapi ayah ini setiap kali duduk di sebuah majlis, itu lihat siapapun yang ceramah, angkat tangan, doa. Ya Allah, beri aku anak yang soleh seperti ulama tersebut. Ya Allah, beri aku anak yang soleh seperti ulama tersebut. Ada kemiripan dengan ibu-ibu. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ganteng seperti artis itu. ya kan seperti ahli itu nah, ini ndak anakku soleh seperti ulama ter tersebut maka lahirlah eh, seorang anak namanya Muhammad dari kecil ya karena ayahnya ini sudah lemah nggak mampu maka ayahnya menitipkan Muhammad ini dan kakak yang namanya Ahmad pada temennya wasiat kalau saya meninggal tolong kamu rawat anak anak saya nah, ayahnya meninggal dirawat yang merawat ini juga sama-sama enggak punya duit. Paham ya? Jadi yang meninggal nih yang enggak punya warisan, yang yang merawat juga enggak punya duit. Jadi ini orang-orang miskin dikasih kasih wasiat suruh ngurusi anaknya yang juga yang ngurusi orang mis miskin. Jadi yang meninggal miskin, yang ngurusi juga miskin. Maka saat itu yang meninggal ngomong kepada apa yang yang diwasiati ngomong pada Imam Ghazali dan kepada kakaknya, wahai Muhammad, wahai Ahmad. Saya ini di sama ayahmu, suruh didik kamu bisa baca, bisa nulis yang baik. Sementara ayahmu gak ninggalkan apa-apa dan saya enggak bisa apa-apa. Ini uang warisan ayahmu udah habis. Sudah habis, enggak bisa ngasih makan kamu lagi. enggak bisa ngasih makan kamu lagi. Jadi kamu, kalian berdua, mau saya titipkan di pesantren situ. Nah di pesantren itu, pokoknya mau tinggal di sana, dikasih makan gratis. Yang dikasih makan, gratis. Imam Ghazali dan kakaknya dititipkan di sana. Dititipkan di sana. Niat awalnya, numpang hidup. Jadi bukan mau cari ilmu, di pesan Sehingga muncul pepatah atau kalimat dari Imam Ghazali yang sangat tenar. Tolab nal ilma, kami cari ilmu bukan karena Allah, tapi karena pengen dapat makan. Tapi ilmunya tidak mau dicari kalau bukan karena Allah itu. Akhirnya ilmu yang dipelajari nawa itunya cari ini misalnya lumayan rebu malam dapat telur goreng gitu kan ya lumayan dapat apa namanya kopi gitu ya lumayan dapat roh roti yaudah saya mau hadir di majlis uh, kajian Toriko Alawiyah di majlis ar malam kah kamis nyantai minum kopi makan roti niat awalnya cuma duduk nawa itu cari kopi sama roh roti tapi begitu duduk ilmunya itu nggak mau kalau kita carinya Uh, yang dicari itu roti atau kopi Ilmunya ini bimbing orang yang duduk tadi Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ilmu itu tetap Bawa orang ke arah yang baik Meskipun di awal mungkin niatnya Belum bisa mak maksimal Di Mamugus Nah Sehingga pernah Mamugus belajar terus ya Sampai beliau Punya uh, apa namanya Catatan yang banyak Setiap kali gurunya ngajar itu dicatat, diapalkan, nah, dicatat ya, dicatat dan dicatat dan di, dicatat. Suatu hari beliau pergi itu bawa bawa tas yang besar, ya, tas yang besar, isinya semua catatan beliau cari ilmu sekian puluh tahun, ya, notesnya dia sekian puluh tahun. Lalu di tengah jalan ada perampok, ada peram? perampok. Kemudian perampok itu merampok semua harta. termasuk ini tasnya Imam Ghazali ini yang isinya ilmu ini dirampok sehingga dikejar sama Ghazali tolong kembalikan buku buku saya. Air perampok itu mengatakan saya tidak akan kembalikan apa namanya? bukumu nggak akan saya kembalikan. Apa artinya e, ilmu yang cuman di kertas seperti seperti ini. Ilmumu tidak ada man, manfaatnya. Dari situ ilmu Imam Ghazali mengatakan saya dapat ilmu dari perampok gitu. Saya dapat ilmu dari Perampok. Sejak hari itu dia berjanji saya tidak mau cari ilmu kok yang ditulis. Saya mau ilmu saya semuanya saya hafal. Airah Imam Ghazali itu menghafal semua apa yang dia pelajari. Sekian pun itu semuanya di dihafal. Terus dia apa? Jadi ulama besar. Ya, jadi ulama besar. Setelah jadi ulama besar, Imam Ghazali itu merasakan apa namanya? kehampaan gitu ya. Kok cuman begini ya? Kok cuman Begini ya. Jadi merasa hampa. Beliau mencari dan mencari. Sampai akhirnya beliau sakit. Sakit itu cukup parah. Tidak mau makan dan tidak mau minum. Galo mencari Allah. Nah kalau mas-mas ini galo mencari siapa? Siti atau? Ini galo mencari. Mencari Allah ya. Sampai datang itu para dokter mereksa. Dokter mengatakan. Wah ini... Penyakit yang gak bisa disembuhkan ini Ini yang bisa disembuhkan cuman Cuman Allah nih, ini orang yang penyakitnya Orang jatuh cinta ini Penyakitnya orang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disitulah Imam Ghazali dapat pencerahan dari Allah Kemudian beliau sembuh dari sakitnya Akhirnya beliau Menyepi uzlah Dan di dalam uzlahnya itu diantaranya Beliau nulis kitab Ihya muddin Dan itu ditulis dalam waktu belasan Tahun Berarti ini Kita penting enggak baca Ihya Ulamuddin ya? Tertarik atau enggak tertarik baca nih? Tertarik ya? Mau kalau dibuat kajian Ihya Ulamuddin? Setelah kajian Tariqah Alawian ini selesai, kita buat kajian Ihya Ulamuddin. Dikit-dikit lah. Nanti hatamnya 50 tahun juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ngomong Namo juga nulisnya belasan tahun gitu kan. Dikit-dikit. Tapi nanti ada, baroh, ada barokah. Nah itu loh. ilmu dari dari seorang yang seperti ini ya. Ini kan ulama yang luar biasa Apa yang beliau tuangkan itu Sebetulnya isi hatinya Apa yang beliau tuangkan Dalam tulisannya itu isi Hatinya Huruf-huruf itu cuman Cuman simbol Boleh saya ngasih gambaran? Boleh ya, Ini ini pelajaran lama tapi saya ulang lagi ya Gak apa-apa biar, biar melekat Misal ada kertas Ada kertas Anda ambil bullpen, terus Anda tulis I love you I love you Kertas itu Anda berikan pada seorang wanita Saya mau nanya, itu artinya apa? Tulisan atau artinya cinta? Ungkapan ha? Hati Coba saya mau nanya Ketika andales love gitu ya. Love, nulis seperti itu, nulis seperti itu love, itu tulisan itu sekedar LOVE atau ada sesuatu di balik LOVE? Ada sesuatu di balik LOVE. Kalau yang baca ini bisa ngerti Anda cinta, itu bacanya senang atau enggak senang? Senang, terus artinya tergetar atau enggak tergetar? tergetar berarti ini pernah nulis gitu semua <laughs> konangan ini kan ya jadi orang nulis sms ya nulis apa namanya di whatsapp atau di di bbm i love you itu ada ungkapan hati yang yang dia titipkan di balik huruf-huruf terse -huruf tersebut betul gitu kan nah jadi saya senang kamu saya cinta kamu ada ada ungkapan di balik c i n t a Ungkapan, tapi yang bisa merasakan Juga orang yang punya cinta Cinta Kan begitu, nah ini Imam Ghazali menulis Huruf demi huruf Ya ketika dia Misal menulis ya, Allah yang dia Itu dalam kalimat Allah Imam Ghazali menitipkan Ma'rifahnya, kenalnya beliau Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika beliau mengatakan Aku mencintai Allah Maka dia titipkan rasa cintanya Kepada Allah Di balik tulisan tersebut Sehingga kalau kita baca buku itu dengan cinta, kita baca buku itu dengan keyakinan baca buku itu dengan husnubon maka buku itu hurufnya akan hidup dan menari memberitahu kita semua ini loh maksudnya Imam Ghazali ini loh aku dibalik huruf ini ambil aku aku akan masuk ke dalam hatimu itulah yang dimaksud ilmu itu bukan yang tertulis di dalam kertas Tapi ilmu itu apa yang ada dalam hati Diberikan dalam hati Kertas ini Cuman perantara Untuk mengungkapkan isi Hati Kok diam semua kenapa? Paham? Bisa paham? Dato' coba bayangkan Kalau orang udah ngerti seperti itu Terus dibalik surat al-fatihah itu Kira-kira ada apa ya itu ya? di balik al-Baqarah itu ada apa gitu ya. Di balik al-Imran itu ada ada apa itu? Ada apa itu? Itu kalamullah itu bukan kalam memuzali, itu kalam kalamullah. Apa yang dititipkan Allah di balik semua itu? Makanya Allah katakan lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian min khasyatillah. Ya, seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan pada sebuah gunung Maka gunung itu akan hancur, lebur Karena khusyuk, tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tahu apa yang dibalik Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya jelas nih Ini tanda-tanda Yang mudeng atau bingung nih Hah? Ya, Ini malam ini kita mau Mau nyantai ya Sampai uh, Karena ini kajian Walaupun santai ini saya udah ngomong kurang lebih 30 menit atau 35 menit. Tapi insya Allah, dalam 30 atau 30 menit ini kan ada banyak pelajaran ya, ada banyak pelajaran. Nah, tariqah itu hidupnya pokoknya cari il ilmu. Dan zahir ilmunya itu yang ditulis oleh Imam Ghazali. Artinya yang ditulis Imam Ghazali itu sudah gambaran umum itu. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Padahal ilmunya tariqah alawiyah bukan itu. Itu cuman patok-patoknya gitu. untuk untuk sketsa awal ini uh, Mas Agus ini bisa apa namanya melukis wajah itu melukis wajah. Jadi misalnya ada orang nanya hidungnya bagaimana? hidungnya begini. Matanya bagaimana? begini itu. Ya, dagunya bagaimana? begini. Nah, itu cuman sketsa awalnya itu ya. Nanti bisa bisa dipercantik lagi, bisa dipertegas lagi ya, bisa bisa di apa namanya diindahkanlah lagi. Nah, apa yang di Ihya eh, ini cuman sketsa awal itu. Sketsa awal dari ilmunya Thariqah Bani alawi ilmunya beliau-beliau jauh Lebih dari semua, semua itu Ya, jauh lebih dari semua Semua itu, tapi karena beliau menghargai Imam Huzali, maka beliau-beliau mengatakan Udah, yang ini cukup saja Yang ini sudah cukup lah kalau orang bisa menilai yang ini Sudah cukup, berarti dia punya yang lebih Udah, ini cukup ini Ini buat anak-anak kita cukup lah sementara buat kita sekarang Baca ayat Al-Mudin, itu udah rasanya Beratnya luar biasa, ya beratnya luar biasa. buat orang dulu ini biasa-biasa saja, udah ini cukup, ini cu cukup ya pada buat kita sekarang ini beratnya luar luar biasa. ini contoh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, secara sepintas berbagai prinsip yang diajarkan oleh Imam Ghazali tampak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Imam Syadili. kalau kita katakan tariqoh alauyah itu dohirnya Syadili, batin, eh, Ghazali, batinnya siapa? Secara Cara sepintas yang diajarkan Imam Ghazali tampak bertentangan dengan Imam Abu Hasan Asyadiri. Cara sepintas, Karena Imam Ghazali itu mengajarkannya salat malam, puasa siang, gitu kan? Tinggalkan makan yang enak-enak. Sedangkan Imam Abu Hasan makan yang enak-enak, gitu ya. Ya, makan yang enak-enak, nikmati karunia Allah Subhanahu ta'ala Cara sepintas kan kelihatannya bertentangan, bertentangan. padahal itu nggak bertentangan. Kenapa Imam Ghazali itu adalah mengajarkan ilmu-ilmu yang menjadi pijakan orang-orang awal yang mau jalan seperti kita ini. Nah seperti orang masuk militer, masuk milik militer, apa makan enak, yunda, lari-lari di alun, alun gitu ya, sambil ngangkat apa namanya po? pohon. Ya. Baru masuk militer ya di situ orang masuk kuliah, yo di pelonco macam-macam. Tapi kalau udah jadi yang pelonco makan eh enak, ya ya petentang peten padahal ngawasin. Kenapa senior udah ngelewatin semua itu, maka boleh pergi begini. Lah kita sekarang kadang salah baca. Baru awal tapi yang dibaca ilmunya Imam Abi Hasan Asyradili, oh nggak perlu salat malam, makan-makan aja yang enak, enak. nggak perlu puasa siang. Ini menikmati yang enak-enak ini sama tingkatnya dengan yang puasa siang. Ini yang boleh yang boleh ngomong begini kalau udah pernah praktek puasa Siang, ini praktek saja abot, ya. Kemudian yang dipikir cuma ngelata dan ngelata ini, misalnya jogja, pak ya. Udah nggak apa-apa kita ngelata terus nih ya. Sate kelata itu, eh. enak. Ini mensyukurinya, nilainya sama dengan orang yang puasa. Betul, mensyukurinya, nilainya bisa sama, bisa lebih daripada orang yang berpuasa. Tapi ya, orang yang berpuasa ini jalan awal harus dilalui, itu harus di, dilalui. Sebetulnya nggak bertentangan. Imam Ghazali Memberikan ilmu untuk orang-orang yang baru belajar, baru berjalan, abhisasan asdalili. Memberikan ilmu untuk orang-orang yang sudah sampai kepada tingkatan ting tinggi atau ahlun nihayah, atau orang-orang yang uh, uh, apa namanya sampai pada tingkatan yang yang puncak ya. Nah, boleh lanjut? Boleh. Nah. Sebenarnya kedua parikot ini Tidak bertentangan antara Imam Huzali Dengan Abi Hasan Asyadili Hanya saja berbagai prinsip Yang disampaikan oleh kedua imam tersebut Ditujukan untuk dua kelompok orang yang berbeda Imam Ghazali menunjukkan Menunjukkan sebagian besar ucapannya Untuk mereka yang tenggelam dalam kemaksiatan Dan suka menuhi ajakan hawa nafsu Ini kan orang-orang baru mulai belajar Mata masih melotot, lihat yang haram Telinga masih suka yang mendengar yang Yang haram Sementara uh, Kalau Imam Abi Hasan Az menunjukkan sebagian besar ucapannya kepada mereka yang sepanjang hidupnya melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan, ya menjauhi keinginan naf nafsu, orangnya memang udah seperti itu, ya. Jadi makan yang enak-enak ya nggak jadi ma masalah. Nah kalau kita kita ini suka memperturuti hawa, nafsu dikasih makanan yang enak lupa di diri. Jadi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk makan, makan itu. Jadi lupa ini semuanya untuk ma, makan minumnya hilang nafasnya juga he, hilang ini jadi beda beda kelompok artinya santapan ilmunya ini untuk kelompok yang ahli ibadah yang ini yang masih banyak ma, ma setiap ini diajar dengan mujahadah mujahadah yang luar biasa makanya leluhur bani alawi menganjurkan anak cucunya untuk baca ehya dulu gitu. Gak baca karya-karya Imam Al-Bihasan dulu, gak baca, ya baca, ya. Kenapa? Biar diajar dulu biar mujahadahnya luar, luar biasa, biar jadi orang-orang yang amalnya itu banyak. Ya amalnya banyak dan amalnya bagus. Makanya tidak ada orang menempuh Toriko Alawiyah, kok amalnya dikit? Gak mungkin. Gak mungkin orang menempuh Toriko Alawiyah, kok amalnya dikit? Berarti palsu dia. Penempuh Toriko Alawiyah itu diajarkan untuk banyak amal. Contoh. Habib Abdullah bin Al-Haddad, baca sejarahnya, gak mungkin sedikit amalnya. wong baru TK saja, sudah satu hari, sholat sunnah 100 sampai 200 rokaat. Terus jalan jalannya bukan ke mall, jalan jalannya ke masjid. Masuk masjid, sholat sunnah 2 rokaat, keluar. Pindah masjid, sholat sunnah 2 rokaat, keluar. Pindah masjid, sholat sunnah 2 rokaat, keluar. Itu dari pagi sampai sore. Satu masjid di kotanya diubungin, dikelilingin, sedangkan di kotanya lebih ada 360 masjid. masjid itu kecilnya seperti seperti itu. Kemudian, ya, uh, bandingkan dengan kita. Kira-kira sama atau beda? Beda jauh kan? Beda jauh. Jangan jangan bilang, oh itu kan Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Hampir semua orang-orang yang ada di Trogoloyo zaman awal itu ibadahnya seperti itu. Ibadahnya seperti seperti itu. Orang-orang yang suka ibadah. Saya punya buku yang pernah saya terjemahkan judulnya uh, apa namanya? ya wahai Tarim dan penghuninya. Ya itu ya. Uh, itu per, catatan kaki. Catatan kaki uh, uh, bukan ya. Catatan perjalanan. Catatan perjalanan seorang Maghrobi, seorang warga Maroko ke Hadramaut uh, pada kurun waktu sekitar 700 sampai 800 Masehi Jadi masa-masanya Habib Abdullah bin Al-Aidrus. Itu contoh sederhana ya. Contoh sederhana orang Maghrobi ini masuk masjid. Ya masuk Mas, masjid. Itu bingung. Kenapa? Karena masjid itu di malam hari isinya orang tahajud semua. Orang tahajud dan yang tahajud itu dari rumah bawa lampu sendiri-sendiri. Bawa lampu sendiri? Sendiri. Enggak pakai lampunya Mas masjid. Jadi bawa tinter dia, ya, bawa tinter sendiri, sendiri. Nah, ketika ditanya, "Kenapa kok bawa bawa lampu sendiri?" Jawabannya, "Jam tahajud ini bukan di jam salat yang umum, bukan di jam salat yang umum sedangkan penerangan masjid itu untuk waktu salat yang lima waktu yang U, umum ataubak dia Isya sehingga kalau kita pakai lampunya masjid berarti kita korupsi kita korupsi harta masjid tidak menggunakan wakaf masjid untuk yang seharus seharusnya itu waroknya itu sampai seperti itu itu satu kota orangnya begitu semua coba bayangkan ini masih masih ketemu tidak orang-orang model begini Hah? Jadi mereka itu berangkat ya. Dan kalau udah di masjid malam itu, pulangnya kapan? Pulangnya waktu zuha. Pulangnya waktu zuha. Maka dikatakan hum bil malaikati asbah, apa asbah? Mereka lebih lebih mirip malaikat ketimbang manu, manusia. Terus belum baca Ihya eh Ulumuddin nanti kita baca kitab itu dulu aja ya. Tipis tapi apa namanya? sangat mana menarik ya. Tipis tapi sangat Menarik, Itu saya terjemahkan sudah sangat-sangat lama itu. Itu di masa masa muda saya itu terjemahkan ya. Sekarang saya sudah tua. Ya, sudah apa namanya? rambut sudah pada pu putih gitu kan ya. Makanya saya suka pakai baju putih dan kopiah putih. Jadi untuk mengingatkan kamu ini sudah tu tua gitu, sudah tua. Itu saya terjemahkan di masa muda. humbil bil Dan ketika kumpul orang-orang tua diceritakan di situ ya orang-orang tua kumpul rapat ya rapatnya apa ini barusan uh, fulan yang tokoh kita ulama kita meninggal dunia mari hari ini kita tunjuk siapa penggantinya yang ditunjuk untuk gantikan tuh ya mimpin bukan orang tua umurnya baru belasan tahun 13 14 tahun udah disuruh mimpin mimpin ngajar dan duduk ngajar umur 13 14 tahun ilmunya lautan luar luar biasa yang tua-tua itu yang nunduk, nurut, khusyuk mendengarkan. Kenapa? Karena udah ngerti itu. Tugasnya 40 tahun ke atas itu gelar sejadah. Gelar se sejadah. Jadi mereka ada bagi waktu, sekian tahun itu untuk cari ilmu, sekian tahun itu untuk ngajar, sekian tahun itu untuk so salat malam, zikir, wirid, baca Al-Qur'an al menyongsong datangnya kematian, ngatur hidupnya begitu. Lah kita sampai sekarang tahun-tahun untuk cari ilmu juga nggak ada. Ya tahun-tahun cari ilmu juga nggak, nggak ada artinya hidup kita tidak tertib di dalam dalam dalam ngitung umur nih ya tidak ter, tertib. itu kalau tari kalau diatur betul sekian tahun cari ilmu sekian tahun nggak ngajar tapi itu berla berlaku dalam satu sistem komunitas masyarakat lo ya ya sistem komunitas masyarakat bukan individual jadi satu kampung itu ya seperti seperti itu nah, sekarang ini kita hidup di masyarakat Yang satu jangankan satu kampung satu rumah aja nggak ada kesamaan visi dan misi untuk akhirat betul betul betul kan nggak ada visi dan misi untuk akhirat itu nggak ada kesamaan sehingga ya jalannya berat yang satu mau ke sana yang satu mau ke ke sana contoh menerapkan sholat berjamaah dalam dalam keluarga itu juga susahnya luar biasa menerapkan tadarus di dalam keluarga itu susahnya luar luar biasa. menerapkan mencari ilmu bersama-sama dalam keluarga itu juga susahnya luar biasa karena visi misinya beda nah kalau orang-orang dulu dalam tarik awalawia itu visi misinya cuma satu selamat sampai surga selesai jadi dunia tuh nggak dipikir dunia nggak nggak dipikir sama sekali mau tempat mampir kok masa kita mikirin tempat mampir di, di diperhatikan betul gitu ya tujuan utamanya dilupakan kan orang nggak pinter namanya orang bo Bodoh. Lah beliau-beliau itu orang pinter, ngerti di dunia ini mampir, makanya enggak terlampau dipikir, enggak terlampau dipikir. Contoh-contoh boleh, contoh terakhir nih untuk malam hari ini karena udah jam setengah 10 kurang 3 menit. Boleh ngasih contoh, Mas. siapa di sini yang mau menikah coba angkat tangan. Yang yang pengen nikah gitu Ya, Mas itu langsung angkat tangan tinggi ya. Misal Tri Asmoro Mas Trek, misal ya Mas, Mas cuma misal. Misal jenengan sudah punya calon, sudah lamaran, mirip Mas Edwin begitu, ya, sudah punya calon, sudah lah lamaran. Kemudian tiga hari lagi jenengan akan nikah. Misal ya, tiga hari lagi jenengan akan nih nikah. Terus di tengah jalan kelihatan ada perempuan cantik, perempuan dan? cantik. Jenengan akan ngelire mendeli deleng mikir terus gitu ya, atau ngomong begini. ah, aku udah punya calon, tiga hari lagi akan aku nih, nikah, misalnya ngelirik pun sebentar toh, yang mana kira-kira yang awal atau yang akhir ya untung jawaban tepat, kalau yang awal nggak laku-laku, jenengan <gitu>, gitu kan, yang A akhir, karena apa sadar, ini kan bukan milik saya, ini saya lihat sementara, sekelebat saya, sekelebat saja, atau dia juga berja, berjalan, yang akan jadi milik saya, itu nanti yang tiga hari lagi saya nih, nikahi, maka pikirannya fokus ke saya ke sana orang mau nikah kan begitu. Nah, sementara kita dikasih tahu Allah itu akhirat itu negeri abadi, kekalmu tuh di di sana. Dunia ini tempat cuman numpang lewat, numpang le lewat. Tapi kita yang numpang lewat ini kita perhatikan, kita sayang-sayang, kita lihatin terus, kita peluk-peluk, kita rangkul-rangkul. Sementara yang negeri abadi kita, kita nggak mau nggak mau sama. Dia. Jangan lirik, jangan ingat mati, jangan ingatkan dia, jangan sebut-sebut dia dan seterusnya dan seterusnya. Betul betul. Betul kan? Nah, itulah anehnya kita. Aneh ya. Aneh bin ajaib artinya anaknya aneh, bapaknya juga lebih anehlah lagi menurut aneh bin ajaib, betul kan? Jadi aneh putranya ajaib. Nah, ini zaman zaman sekarang itu kita seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya buka sesi tanya jawab nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mau tanya Kalau misalnya di sebuah masjid Memiliki sumur bor Lalu sumur bor itu dimanfaatkan oleh takmir buat uh, Kepentingan masyarakat Dan dimanfaatkan sebagai PDAM Istilahnya itu hukumnya gimana bib? Korupsi atau tidak itu bib? Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini uh, Tergantung dari Takmirnya ya tergantung dari takmirnya sumur buru tadi itu di, dibuat dari uang apa ya dari uang apa kalau uangnya itu wakaf untuk masjid ya maka itu untuk kemakmuran mas masjid ya, kita kan sering lihat ada orang yang ambil air dari masjid kemudian untuk jualan gitu kan ya nah untuk jualan Itu sebetulnya kan tidak boleh. Kenapa? Karena air itu untuk wudhu. ya, untuk wudhu. Makanya di sebagian masjid kan dilarang mandi di masjid tuh karena memang tidak tidak untuk mandi itu untuk wudhu, untuk bersu, bersuci airnya. Saya dipakai untuk kepentingan yang lain, itu sudah menyalahi tujuan wa, wakaf. Tapi biasanya kan takmir masjid itu menyiasati itu ya. Masa masjid tidak memberikan manfaat kepada massa masyarakat. tujuannya masjid juga memberikan manfaat pada lingkungan-lingkungan. Biasa kameranya yang menyiasati biar itu jadi halal gitu kan. Sehingga dari pembiayaan untuk air ini nanti diambilkan dari sedekah masyarakat yang sedekah itu Diniakan untuk kemaslahatan umum gitu. makanya tergantung dari takmirnya bagaimana nih. Ini mau diambil dari apa namanya? yang wakaf untuk masjid atau memang ini untuk kemaslahatan umum umum itu makanya kita kalau ngurus masjid ya uh, hati hati hati harus bisa bedakan gitu ya ini untuk mas masjid ini untuk maslahat masa masyarakat umum sebetulnya kan tinggal tergantung tak takmirnya nah yang yang agak riskan itu kotak amal yang muter di masjid tuh atau kotak amal yang ada di di masjid ini ini harus dijelaskan gitu ya biar takmir anda jadi takmir tidak tidak ruwet ya, enggak enggak bingung gitu ya, kasih judul aja ini sedekah untuk kemaslahatan umat Islam dan untuk apa namanya kemakmuran mas masjid sehingga yang masukkan tu niatnya ya terserah yang apa yang ngurus masjid ini, Nah kalau yang masukkan niat saya niat pokoknya untuk wakaf masjid itu repot itu nanti ngaturnya ni, ya repot itu nanti kalau dibuat nyoteng enggak boleh gitu. Ya, enggak, enggak, zaman napi nggak ada syuting menyuting gitu kan ya nggak ada syuting menyu, menyuting ini untuk kemaslahatan mas masjid dan untuk kemakmuran masjid dan untuk penyelenggaraan dakwah gitu kan ada keterangannya gitu sehingga yang masuk kan ngerti ini niatnya seperti i seperti itu kalau enggak diambil umumnya umumnya nyubang masjid ya untuk wakaf mas masjid untuk kemaslahatan masjid itu sen, sendiri tapi saya rasa ya saya rasa uh, kalau yang namanya sudah Ngambil sumur bur untuk mas, masjid Kemudian dibawa untuk masyarakat Memang itu niat awalnya Untuk kemaslahatan oh, umum ya. Insya Allah ya Tidak termasuk koruptor masjid ya, enggak. Insya Allah justru itu Membuat orang jadi cinta kepada mas, masjid ya. Bawa manfaat untuk masyarakat sekitar Dan seharusnya Masjid itu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya nah, Kadang orang yang kaku megang hukum Tidak berupaya memberikan jalan agar hukum itu menjadi enak, ya menjadi bisa diterapkan bagi kemakmuran orang Orang banyak itu jadi jadi repot nanti, jadi masalah. Ya jadi masalah. Dulu dulu, kalau di Timur Tengah di Hadramut dan sekitarnya, itu ada tempat-tempat air, ya tempat-tempat air yang khusus memang diniatkan wakaf untuk musafir. Air itu wakaf untuk musafir Nah kalau kemudian ada orang wudhu di situ maka itu wbuknya tidak sah karena airnya air gosok air mencuri air yang dipakai itu ya air untuk minum kok kamu pakai untuk wudhu berarti wudhumu itu tidak tidak sah ini salatnya nanti ini termasuk salatnya cacat karena airnya tidak apa namanya memenuhi, sah, memenuhi syarat ini, ini ini air hasil korup korupsi itu secara batinnya ini nggak ada soalnya sehingga orang-orang dulu tuh hati-hati nanya ini airnya ini air wakaf untuk apa ini untuk minum atau bebas boleh untuk minum boleh untuk bu untuk bubu orang dulu tapi saya rasa kalau orang sekarang kan nggak repot seperti itu ya karena orang dulu itu air itu susahnya luar luar biasa jadi memang betul-betul dia diatur kalau sekarang ini apa mandi boleh cipung-cipung juga boleh gitu kan mau apa yang penting tidak boh boros mau dibuat minum juga nggak jadi masalah yang mau ambil silakan am, ambil gitu biasanya takmir udah punya punya apa ya bentuk bentuk niat tersendiri dalam mengelola mas masjid ini eh, termasuk salah satu takmir masjid nih Abi Umar nih dia mesti lebih lebih paham itu nah, contoh-contoh seperti ini kan sering dipermasalahkan kan oleh masa, masyarakat tuh ini apa nih sebetulnya eh, Tujuan uangnya apa? Untuk wakaf atau untuk sedekah umum dan lain sebagainya. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya nilimet nih. Ya, karena sudah jarang orang yang mikirkan urusan masjid ini. Betul kan ya? Jarang. Mikirkan urusan masjid. Contoh. contoh. Uh, boleh enggak pinjam karpet masjid untuk acara pernikahan? Di luar masjid. Aduh, jawabannya nanti tanya sama ahlinya Saya cuma ngasih contoh loh <laughs> Enak kan ngelontar pertanyaan Boleh enggak dipinjem karpet masjid Karpet yang diwakafkan untuk masjid Dipinjem ya, untuk pernikahan Di luar masjid Boleh enggak Itu kan pertanyaan Ya kan nah, Boleh atau ti? tidak Boleh enggak ya kira-kira uh, Uang wakaf masjid Kemudian di Dipinjamkan untuk melunasi hutang seseorang, boleh ndak ya? Ini boleh atau di? tidak? ini. Itu pembahasan-pembahasan seputar masjid yang seharusnya takmir masjid tak tahu. Untung saya bukan takmir masjid, jadi nggak tahu dulu nggak jadi masalah Habib Umar. Ini harus tak? Tahu nih. <tuh> Allah Dah ya, sholawat begitu ya. Yang lain ada yang mau nanya? Ya, Mbak Edi silahkan belakang ini. Assalamualaikum Bib banyak yang menuduhkan kepada kita semua bahwa toriko itu adalah apa itu namanya amalannya orang-orang Syiah jadi kadang-kadang kalau ada orang yang menyerang kita seperti itu bagaimana menjelaskannya begitu terima kasih Jadi begini ya Ada orang Ini pertanyaan ya Menuduh ahli toriqoh Itu e, Mengamalkan amalannya orang syiah Begitu ya Terus jawabnya gimana Jawabnya gimana Nomor satu jawabannya Sebetulnya nggak perlu dijawab Karena yang ngomong orang bodoh Karena yang ngomong orang Bodoh gitu Jadi orang bodoh itu seharusnya nggak perlu di dijawab gitu kan ya silahkan anjing menggonggong kafilah berlalu kalau ada anjing uh, uh, uh, kita juga uh, uh, uh, uh, berarti kita sama-sama an anjing kan begitu kan seharusnya tapi itu zaman dulu zaman zaman sekarang ini anjing menggonggong bunyinya nggak gu kok lain begitu ya jadi anjing menggonggong itu didengar orang Indah sekarang itu didengar orang in Indah paham maksud saya kan nah makanya kita harus menjelaskan eh, ini, ini ucapannya itu nggak benar gitu ya tapi bukan bukan untuk membela diri bukan penjelasan pada kita kita saja kamu percaya boleh nggak percaya juga boleh satu ya amalan toriko amalan syiah gitu kan eh, ini ucapan orang kalau kata guru saya Harakatul mazbuh gerakan ayam di sebelah lehernya udah putus paham ayam disembelih, itu kan udah mau mau mati itu ya. Itu kan ayamnya, kalau orang kejat-kejat gitu kan, ayamnya apa itu? Loncat-loncat luar biasa. Artinya gerakan membabi buta, karena udah kehabisan jalan, untuk menjelek-jelekan ahli toriqoh, untuk menjelek-jelekan ahlus sunnah wal, jamaah, untuk menghancurkan gitu kan ya, keyakinan masyarakat pada kebenaran amalan para walisa songo. maka dicari cara yang paling gam, gampang. Nasiyah ah itu kan sesat. Amalan Syiah kan sesat. Lah kebetulan itu ya, orang Syiah itu ada beberapa amalannya yang sama dengan amalan sunah wal Jamaah. Maka kemudian dibilang saja, "Tuh, amalannya orang Syiah." gitu kan selesai. Kenapa? Karena amalannya orang yang ngomong ini, ya tidak sama dengan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak sama dengan amalan orang Syiah. Sehingga dengan melontarkan kalimat seperti itu, dia bebas kan aku tidak sama dengan mereka mereka gitu kan. Nah, itu yang salah. Yang benar yang ini itu gerakan orang yang udah kehabisan dalil, udah tidak bisa berfatwa dengan Al-Qur'an, tidak bisa membela diri dengan sunnah sehingga ngomong seenaknya sendiri. Jelas semuanya. Nah, nah, tapi kalimat ini masuk ya masuk untuk orang-orang yang juga bodoh bodoh gitu. Tapi kalau ulama gitu, has, apa itu? Ini yang ngomong juga nggak pinter nih. Apa beda atau ya nah, amalannya syiah dengan amalan ahlu sunnah wal, wal jamaah? Beda dari akidah jelas berbeda kan begitu ya? Saya mau ngasih jawaban sederhana begini Mbak Iti sederhana. Apakah kalau ada amalan kita itu kita nih ya muslim mirip dengan amalan orang lain ya berarti kita sesat kalau orang lain itu sesat. Ini logika ya. Apakah apakah kita bisa dikatakan sesat ketika ada kelompok lain yang sesat amalannya sama dengan kita, bisa enggak? Contoh-contoh ya, boleh. Ada orang gila loncat-loncat. Orang gila loncat-loncat pagi hari. Kebetulan kita pagi hari loncat-loncat. Apakah kita dikatakan gila? Anda kan? ada orang bilang, "Oh, itu gila, itu loncat-loncat. Itu gila." Ada orang ngomong sendiri, gitu kan ya. Orang gila suka ngomong sendiri. Nah, ketika Anda ngomong sendiri padahal baru latihan menghafalkan, gitu kan? menghafalkan hadits Nabi, ada orang kemudian mengatakan ini orang gila karena dia ngomong sen, sendiri. Ini berarti omongannya benar atau salah ini? Ya salah karena dia cuma membabi bu, buta gitu. babi buta membenarkan segala macam cara untuk menjatuhkan sese, seseorang. Ini logika berpikir yang sederhana. Tidak bisa kebenaran itu diukur dengan sama uh, atau B be, beda. Ya sama atau B be, beda. Karena sama Dengan suatu yang yang sesat maka ini dia sesat kan tidak bisa seperti seperti itu. Nah amalan torikoh itu bukan amalan syiah ya bukan amalan syiah karena dari awal udah kita jelaskan torikoh itu amalannya semua berlandaskan berlandaskan Alquran dan berlandaskan sun sunnah dari awal torikoh itu amalannya berlandaskan Alquran dan berlandaskan sun sunnah Tidak ada satu amalan thoriqoh Yang keluar sedikit pun Dari garis Al-Quran Maupun sun, Sunnah Sehingga justru kalau ada orang yang mengatakan ya Amalan Torikoh itu amalan Syiah Berarti amalannya dia Tidak sama dengan amalan Torikoh Berarti dia punya amalan Yang justru jauh dari Al-Quran dan Sunnah Jauh dari Al-Quran dan Sunnah Loh berarti Syiah ada yang mirip dengan Torikoh Ya gak apa-apa tau ya Kalau ada orang Syiah yang amalnya mirip dengan Toriko, berarti orang Syiah itu masih punya bagian dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal itu dia dia positif. Dalam hal itu dia positif, meskipun akidahnya enggak enggak beres. Tapi dalam hal itu dia positif dibandingkan orang tadi, gitu ya. Ya, yang amalannya tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Contoh mesti begini, ziarah kubur wali itu amalan Syiah. Orang Syiah suka ziarah kubur wali. Padar ziarah ku itu amalan ahlus sunnah wal jamaah artinya orang yang suka sunnah dan suka berkumpul berjamaah orang yang mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka ziarah wa wali makanya Kanjeng Nabi suka ziarah ke makam Ba itu berangkat ke makam Baqi untuk ziarah karena itu pula Sayyidatun Fatimatuz setiap hari Jumat atau Sabtu sebelum subuh Itu ziarah ke makam syuhada uhud Yaitu makam pamannya sendiri Kakeknya ya Paman rasul yaitu Sayyidina Hamzah Anu Sehingga ziarah makam wali Itu bukan amalan syiah Tapi amalan nabi dan ahli sunnah Mengamalkan amalan nabi Sehingga kalau ada orang yang tidak mau Mesejarahi para wali Justru dia jauh dari Al-Quran dan sunnah Bisa dipahami mbak Paham kan Jadi itu gerakan apa, apa namanya ucapan orang yang sudah gak punya daya, gak punya gak punya kekuatan untuk membendung gerakan ahlu sunnah wal jamaah, membendung gerakan ahli tarekoh, gak punya kekuatan, maka langsung saja disamasamakan ya dengan ya kelompok yang diyakini oleh mayoritas umat Islam memang kelompok itu sesat. Mayoritas ahlu sunnah jamaah kan meyakini syi'ah itu se Orang awam juga meyakini seperti itu Maka paling gampang untuk Memperdaya orang awam agar tidak suka Ziarah kubur, agar tidak suka Tahlilan, agar tidak suka Solah, solawatan, maka langsung dikasih Cap, ziarah kubur, amalan syiah Solawatan, amalan syiah Tahlilan, amalan syiah Sehingga orang awam jadi takut Kalau gitu saya enggak mau tahlilan Saya enggak mau solawatan Saya enggak mau ziarahku Kubur, karena itu bukan amalan Nabi, itu amalan syiah Na'udzubillah min zhalik Ini kan pembodohan yang luar biasa Boleh Ya, Pak Eti akhir-akhir ini agak gelisah Gelisahnya begini, saya terjemahkan Mbak, jangan khawatir Hmm. Hmm. Menghadirkan pembicara dari uh, uh, Yaman, hmm. bergelar L.C. Kemudian bahkan dikasih rotinya aja dikasih uh, apa itu? Dudul, rotinya ini aja dudul Lupa saya, pokoknya rotinya ini anti siah Dulu sebelum dibikin itu, saya itu didatangi oleh panitia Dulu sekitar dua bulan yang lalu, sekitar tiga bulanan yang lalu Kan ini sedang marah nih, dimana-mana ada siah nih ya Sedang kajian ini Tiga bulan yang lalu saya didatangi oleh panitia Kajian anti siah maksudnya ya? Iya, iya Uh, pokoknya Syiah kafir gitu ah. hmm. itu saya didatangi mereka uh, uh, kemudian mereka mengatakan Mbak dengan uh, kadah masa maka kerahkan semuanya ini adalah uh, kajian yang uh, kita semua setuju maksudnya antara NU NO, antara Muhammadiyah dan lain sebagainya uh, uh -huh. lintas ya, semuanya setuju gitu Waktu itu saya juga berpikir seperti yang tadi nanti Gek-gek Masya Ustak terus ikut di cover Karena banyak hal yang sama dengan amalan kita yang sama dengan mereka Termasuk bet'ah, bid'ah hasanah itu bagian dari amalan orang syiah. gitu Termasuk suronan, termasuk dan lain yang masih dah berhubungin Saya sebenarnya agak apa itu, nggak enak gitu akhirnya kemudian saya eh, apa itu karena apa bingung, pernah saya tanyakan kepada B Muhammad, Beb bagaimana menghadapi eh apa saya sebenarnya tanya tidak sampai segitu, cuman tanya Syiah itu seperti apa gitulah. Hmm. Waktu itu dijawab sama B eh, Muhammad, kalau Syiah yang sekarang sedang dibicarakan itu barangkali hanya sebuah propaganda agar eh, eh, karena kemarin eh, apa itu namanya Serangan untuk met betat sekarang sudah tidak zamannya lagi maka dicari dicari jalan yang lain. Hmm. Nah jalan itu adalah kajian ini. Hmm. Lalu saya datang ibp itu uh, kajian ini uh, dua kali saya datang karena saya yang pertama yo agak <gak> agak ragu yang kedua saya juga nung, takut nanti uh, apa itu buru buru ini sudah ikut mereka semua nih ibp. Hmm. untungnya Kalau saya dengar-dengar itu tidak begitu menarik. Bukan, tidak begitu. Kalau menarik, menarik. Menarik ya? Iya. Itu pakai selet-selet di mana, apa itu, itu-itu, pokoknya gede sekali lah gitu. Dan itu terus menerus. Kalau kita ini seperti itu, datangnya ke mana-mana seperti itu, wah hebat sekali kita. Tetapi, apa itu, saya datang ke sana dalam rangka saya takut gitu. Kalau nanti umat ini... kebawah mereka gitulah karena kita kalah saya bilang kita ini kemalingan banyak sekali maksudnya kemalingan umat yang bawah mereka lah saya itu sebenarnya pengen dari dulu itu pengen usul kepada Raldo buat awak maksudnya dari versi kita Syiah itu seperti apa itu kita itu tahu secara persis gitulah jadi tidak Kemudian kita mendengar dari orang lain dan versinya orang lain begitu. Hmm. Terima kasih, flip, itu aja. ini curhat judulnya. <laughs> Baik ini curhat ya curhat tentang apa namanya upaya pelemahan terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Jadi memang upaya pelemahan terhadap ahlu sunnah wal jamaah ini e, digerakkan secara besar besaran dengan dana yang luar biasa dan sistematis dan terorga. terorganisir dengan sangat sangat sangat sangat sangat sangat baik dia ini upaya pelemahan terhadap ahlus sunnah wal jamaah dan setiap orang itu punya punya tugas sendiri -sindir. kamu tugas uh, lewat dari sisi ini kamu tugas lewat dari sisi yang ini gitu kan ya yang buat kamu tugas buat tahfidz Quran gitu tapi untuk melemahkan ahlus sunnah wal jamaah biar orang nggak masuk ke pesantren pesantren yang kiai biar masuk ke pesantren kamu gitu kan ya sehingga tahfidz tahfidz Quran yang yang tidak ahlus sunnah versi NU NO, ya versi asli asli uh, pesantren Indonesia ini itu mulai sekarang bersaing ya bersaing dengan taufik dari dari versi yang modern dalam tanda petik gitu ya modern dalam tanda apa? petik gitu yang yang kiblatnya tidak kepada uh, para kiai kiai dari dari kita kita ini ndak tapi kiblatnya udah ke yang yang lain yang bergerak dari situ ya jalan nanti ada lagi yang kamu pokoknya, pokoknya bagian Ngurusin pembangunan masjid Ya bergerak dari dana Pembangunan mas, masjid Kemudian nanti atau renovasi mas Masjid, dari renovasi masjid itu Kemudian nanti nanamkan guru di masjid tersebut Ini ada sisinya begitu Kamu bergerak dalam sisi IT Buat website, ini hidupnya cuma Buat, -buat website saja itu kan Website fokus di, di sana Artinya mereka bergerak di semua bidang Orang-orang ini, ini di semua bidang Dengan sangat baik ya Dan konsisten ya konsisten dengan sangat sangat baik. Itu saya pelajari dan saya akui memang luar biasa. Sementara ya, ini teman-teman yang ahlu sunnah wal jamaah yang yang benar-benar nih yang ahli tahlil, ahli maulid, ahli solawat itu cuman kalimatnya itu sana Allah. Ora usah diurus mati dhewe. <tuh> diurusin nanti kan ya mati sendiri gerakannya akan terhapus dengan sendiri. sendirinya. Memang nggak ada nggak ada kesungguhan dalam menyelamatkan umat ini agar tidak terjerumus kepada ajaran yang kurang manfaat. Saya nggak ngomong ajaran yang salah atau apa ya. Tapi kurang manfaat. Kita kan kalau alusunah yang dibariskan para kiai ini kan ajaran yang penuh man, manfaat kan seperti itu. Nah, terus bagaimana nih upaya seharusnya itu pakai bagaimana Satu yang yang kita miliki itu cuman cuman satu saat ini ya. Yang, yang terbaik pengajian-pengajian akbar yang sudah ada itulah yang digunakan untuk memantapkan akidah kita tanpa menyinggung akidah yang yang lain saya itu dulu udah berjuang untuk untuk menerangkan tentang syiah itu udah sampai mati-matian lah habis-habisan termasuk buku ini ya termasuk buku buku ini nih. ini bagian dari membentengi alusunan wajah mah dari ajaran syiah itu uh, tapi terakhir Saya tuh udah berbeda dengan saya yang dulu. Saya ini pernah didatangi oleh sekelompok orang beberapa bulan yang lalu. Diminta ceramah dengan tema bersihkan masjidmu dari akidah-akidah yang sesat. Gitu kan? Ini kelompok ini buat kasian untuk menghajar Syiah. Jadi fokusnya ke Syiah. Saya diminta ceramah. Saya diminta ceramah. Ditemuin di sini rombongan tuh datang. Dan saya jawab baik-baik Jazakumullah Khairan Terima kasih banyak kamu sudah membantu Membentengi masjid dari syiah Makasih banyak Cuman mohon maaf saya gak bisa Tampil sebagai penceramah Saya udah males ngurusin yang begitu Begitu Saya udah cukup beberapa tahun silam Saya udah bergerak di sana Cuman tolong itu Gerakannya diluruskan dulu Tolong jangan cuman syiah Jangan cuman Karena akidah yang sesat itu Di masjid-masjid banyak Termasuk antaranya wahabi Gerakan anti NKRI Itu di masjid banyak Itu juga gerakan yang sangat sesat Kan anda semua kan ahli sunnah wal jamaah Bukan wahabi toh Nah kita kan sama Nah coba judulnya diganti Bersihkan masjidmu dari akidah-akidah yang sesat Syiah, wahabi, anti NKRI Dan lain sebagainya Kalau begitu nanti saya mau ceramah Kalau begitu nanti saya mau ceramah. Nah ini sementara banyak ini tokoh-tokoh kita yang nggak sadar gitu kan ya, nggak sadar dikiring sama kelompok ini uh, dimanfaatkan gitu ya untuk menghajar uh, Syiah, tapi dalam upaya melemahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi banyak yang tidak tidak sadar karena memang siapa sih orang Sunni yang yang yang cocok dengan Syiah? Gak ada kan ya? Kita semua nggak cocok dengan, dengan dengan Syiah sama seperti ucapannya tadi. Tapi sekarang kita harus hati-hati ini harus hati. hati-hati membawa membawa umat. Ya, bawa umat nih harus hati-hati. Makanya kita kembali ke tarekah. Nah, tarekah ini melepaskan diri dari yang begitu-begitu. Ya, yang mau kasarnya kalau tarekah ya, yang mau jadi syiah ya, yang mau jadi begini juga karepmu gitu ya. Tugas kita apa? Dandani diri kita sendiri sampai kita punya power yang luar biasa. Ketika power keimanan kita itu gede gitu ya. Maka insya Allah gitu ya kita bisa merubah orang dengan izin Allah yang enggak bener jadi bener, yang menyimpang jadi lurus gitu ya, yang nggak paham jadi paham. Nah itu toriko tuh begitu menghimpun energi untuk memberikan nur, memberikan cahaya, memberikan uh, energi kebaikan pada semua semua orang dan tidak berlarut-larut dalam hal yang sifatnya khilafiah dan lain seba, sebagainya. Jadi Mbak Eti tenangkan pikirmu gitu. Kan, ya. nggak usah terlampau dipikir berat berat itu bagus memang itu semangat bagi e, seorang ahlu sunnah ya seperti seperti itu Dan dengan tenang tenang saja ya tetap kita berupaya bergerak tapi kita fokus dengan diri kita sen sendiri di pertemuan itu saya katakan e, saya sekarang ini fokus saya nggak nggak mengurusin yang lain fokus saya saya akan besarkan ahlu sunnah wal jamaah saya akan tunjukkan dalil dalil dari Semua amaliyah amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang bilang tadi, mbak, ini amalannya NU, amalannya Syiah, gitu, misalnya, gitu kan? Ya, itu dengan sendirinya akan akan terbantahkan ketika kita tunjukkan dalilnya, gitu. Ini Al-Quran itu begini, hadisnya itu begini, begini amalannya para sahabat itu seperti ini, ulama seperti ini. Jadi kalau ada orang ngomong begini, masyarakat kan jawab, oh, ispan ciankidiat ngono-ngono. Resopopor, asal muni. Nanti masyarakat akan berkata seperti seperti itu sendiri. Nah, dalam rangka upaya menjelaskan itu agar sampai kemana mana, makanya saya sampai hari ini terus menjalin hubungan dengan anak-anak muda yang ahli di dunia maya, di sosmed dan lain sebagainya agar informasi keilmuan yang kita miliki bisa berantai diteruskan pada semua oh, orang. Dan itu cara yang paling efektif dan paling baik. Lebih baik kita memberi dan memberi dan memberi Biarkan yang menghujat silahkan menghujat Yang mencaci silahkan mencaci Yang memaki silahkan memaki Tapi kita memberi penjelasan dan memberi penjelasan Dan memberi penjelasan Ilmu tidak mungkin bisa dikalahkan Dengan yang namanya Emosi, dengan namanya iri Dengan yang namanya dengki dan lain sebagainya Itu hasil perjalanan saya sampai hari hari ini Makanya saya fokus Kenapa ruangan ini terus saya perbaiki Ini contoh nih sederhana. Firwani sekarang lebih cantik atau enggak cantik nih? Lebih cantik. Kenapa? Biar kalau di dilihat bagus, yang datang juga lihat, Pak, bagus. Handicam pun saya ganti agar sampai lebih bagus. Agar nanti ketika ini informasi diteruskan di dunia maya, ya, di YouTube, di manapun itu, orang mendapatkan apa pencerahan. Oh, iya ya. Ini ini yang benar. Ini benar nih. Ini yang benar gitu. Orang akan tahu dengan sendirinya. terlepas dari semua itu, Tidak mungkin kita bisa buat semua orang dalam satu kata sama, Tidak mungkin bisa. Ya, sudah sunnatullah fil alam itu orang nanti akan ada yang jadi jadi begini, akan ada yang jadi begitu, gitu kan ya? Akan ada yang jadi begitu. Itu sudah sunnatullah fil alam. Ya kita enggak enggak diperintahkan menjadikan orang itu jadi satu, tidak seperti itu. Wa ma'alaka illal balak. Tugasmu cuma nyam Nyampaikan saja, sampaikan dan sampaikan Dan sampaikan, makanya tenang no, Pikirmu <laughs> Kalau nasihatnya orang tua-tua Begitu, udah kamu tenang sah. Saja, nggak usah Khawatir sih, khawatir bagus gitu ya Tapi jangan dibawa sampai jadi ketem ketem bingung gitu ya, nanti akhirnya tidur nggak bisa ti? tidur, nanti lihat orang Buat kajian jadi bingung Gitu kan, lihat orang nulis buku Nanti jadi se-stres, oh sekarang kok Terbit buku ini, oh sekarang ada kajian ini Akhirnya kita se stres, lupa untuk membesarkan gerakan kita sen sendiri. Kan begitu. Makanya saya mengupayakan seperti walaupun kecil ya. Kita ini kan kecil. Cuman berapa kelompok orang gitu ya. Tapi jangan lupa loh, kecil ini bisa gaungnya jadi luar luar biasa. Itu bisa. Gaungnya asal ada kesung kesungguhan. Ada kesungguhan tuh gaungnya bisa jadi luar luar biasa. Dan Membuat gaung ini resonansi beresonansi terus, gitu ya. itu yang lagi kita upayakan bersama teman-teman. Insya Allah saya menjanjikan dua bulan lagi anda akan lihat hasil dari gerakan saya bersama teman-teman dalam menebar kebaikan. Ya, dalam menebar kebaikan. Ini sekarang bulan apa nih? Akhir Februari kan? Maret April. Nanti awal Mei. Coba dilihat hasilnya seperti seperti apa. Saya dan teman-teman akan berupaya semaksimal mungkin membuat Saya dan kawan-kawan saya para ulama masuk di setiap HP-nya umat Islam. Saya dan kawan-kawan saya para ulama akan masuk dan ada di setiap handphone-nya umat Islam. Mau tidak mau handphone-nya nanti akan ada, ya, akan ada Pak Novel bin Muhammad Al-Idrus gitu ya. Ada Kiai fulan, ada Ustadz fulan, ada Habib Akan ada di handphone setiap muslim di Nusantara ini Itu cita-cita saya Caranya bagaimana, Bib? Rahasia Nah, saya beberkan di orang banyak kan ya Caranya rahasia Nanti kita akan mulai praktekkan Kalau sudah data saya terkumpul banyak Ya, data saya terkumpul banyak Insya Allah nanti Saya akan kumpulkan teman-teman saya Ya, ini masih dalam taraf Rahasia Sia, ini kan live, nanti dicontoh orang lain kan kacau gitu kan ya. Nah, Sia, jelas Mbak ya Sudah terakhir, ini sudah jam 10 ini, sekarang ini, lewat 1 menit nah, Terakhir, saya pengen kembali menegaskan Jadi Torikoh Alawiah atau Torikoh-Torikoh yang lain Itu mereka betul-betul fokus pada upaya untuk cari ilmu Nah ini yang kita kembangkan dulu Cari dan tebarkan ilmu, cari dan tebarkan ilmu, cari dan tebarkan ilmu. Memang sekarang banyak orang yang amal tapi nggak nggak tahu ilmunya kan begitu ya sehingga mudah dipatahkan. Kamu tahu nggak kamu tahlilan tuh nggak ada dalilnya loh itu beda. Ah, akhirnya takut itu kan karena nggak tahu il ilmunya. Makanya kita fokus di situ cari il ilmu dan tebarkan ilmu. Jelas semuanya? Dah, insyaallah jelas nggak jelas silahkan jelas. Ya mudah-mudahan jadi jelas mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftah babirahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma ij'al fi ta'atik farahi wa sururi wa fi mardatik jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسربي سبيل نجاتي في حياتي ومامتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فكتبني من عورك وسلك بسبيلا هداك وألحقني بأسفيك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلمة الحمد لله رب العالمين. ini tolong jangan dipotong jangan dipotong dulu live nya ini kalimat yang terakhir ini tolong di Jamkan, tolong dijamkan saya baru dapat baru dapat di tengah-tengah doa tadi begini bukti kalau ahlu sunnah wal jamaah itu benar ya makanya amalan amalan sunni itu dengan amalan amalan syiah itu banyak kesamaan banyak kesamaan kenapa karena memang dari zaman nabi amalan amalan itu yang populer gitu Dari zaman sahabat amalan-amalan itu yang populer, amalan-amalan itu dikenal oleh para tabiin, dikenal oleh para tabi tabiin gitu ya. Justru itu membuktikan secara apa namanya historis bahwasannya amalan itu tidak tidak asing. Sehingga kalau Syiah buat amalan yang berbeda, dia akan otomatis ditentang oleh masa masyarakat. Kamu ini kok beda semua sih? Bagi beda beda amal juga beda. Makanya amalan mereka juga sama dengan amalan ahlu sunnah wal wal jamaah gitu tapi di akidahnya mereka yang berbeda ya secara bahir begitu nah justru yang aneh ini akhir zaman ini kok ada sekelompok orang yang amalannya nggak sama sama syiah nggak sama dengan ahlu sunnah wal jamaah nah terus mereka ini sama dengan siapa gitu kan sama dengan dengan siapa secara historis justru yang mereka amalkan ini dulu nggak nggak ada gitu. sahabat yang mengamalkan amalan orang orang ini enggak ada gitu al tabiin yang mengamalkan orang orang orang ini enggak ada gitu Gak ada. Justru amalan-amalan yang gak mau tahlilan, gak mau salawatan, gak mau maulidan dan menentang, ini amalan yang bid'ah yang tidak diamalkan oleh para salaf. Gitu. Imam Syafi'i bahkan menganjurkan baca Al-Quran di makam kan begitu. Nanti akhirnya dituduh Imam Syafi'i si Makanya Imam Syafi'i mengatakan, laukana Kalau andainya mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW itu disebut Syiah maka ku ekankan aku seorang si Syiah Gitu. Ya. Jadi kalau mencintai keluarga Nabi dibilang syiah, aku iklankan diriku seorang syiah. Orang padain sebut syiah, begitu loh ya. Karena itu amalan Nabi itu, itu amalan yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang tidak mau amalan ini, ya tidak mau amalan ini, justru itu perlu dikasih tanda tanya yang luar biasa. Sebetulnya kamu mengamalkan amalan siapa. Sudah, itu aja cukup, makasih banyak. Wallahu alam.